Selamat datang di hari ke-6 di learning for success e-learning program. Hari ini Anda akan belajar dua hal yang paling penting yaitu goal setting dan time management. Goal setting yaitu teknik pengetapan tujuan, kemudian cara-cara mencapai tujuan. Sedangkan times management adalah cara membagi waktu Anda dengan efektif dan bagaimana menggunakan waktu dengan efektif. Dan lebih spesifiknya, Anda nantinya akan belajar bagaimana cara membuat goal setting atau penetapan tujuan. Teknik mencapaian tujuan yang nantinya dijelaskan selangkah demi selangkah. Kemudian menetapkan sasaran yang ingin dicapai dengan benar. Bagaimana cara yang benar menetapkan sasaran. Kemudian mengetahui kapan sebuah tujuan akan menjadi kenyataan. Kadang tujuan hanya tetap menjadi tujuan, tidak pernah menjadi kenyataan. Namun nanti akan anda akan dijelaskan bagaimana hukumnya, sehingga sebuah goal tersebut atau tujuan tersebut berubah menjadi kenyataan. Yang selanjutnya, teknik-teknik mencapai tujuan selangkah demi selangkah Jadi nanti Anda akan dilaskan selangkah demi selangkah bagaimana cara mencapai tujuannya Kemudian bagaimana mendapatkan apa yang Anda inginkan Melalui goal setting tadi Tetapi strategi yang tepat untuk mencapai tujuan Selanjutnya kita akan masuk ke times management Yang menjelaskan uh, bagaimana cara mengatur waktu belajar Sehingga belajar lebih sedikit tapi pahamnya lebih banyak Selanjutnya bagaimana kita membu membuang hingga 20 tahun umur hidup Jika kita tidak atur dengan baik Waktu yang kita miliki Ini adalah mengungkapkan fakta Yang sangat mengejutkan Yaitu 20 tahun umur hidup Kita akan terbuang saja Jika kita tidak menggunakan waktu dengan baik Kemudian bagaimana mengatur waktu Agar tidak selalu terburu-buru Bagaimana memilih kegiatan yang harus dilakukan Agar semua tugas Atau yang harus dilakukan Selesai tepat pada waktunya yang terakhir adalah bagaimana pelajar berprestasi mengatur waktunya dan hal yang tidak dilakukan oleh pelajar rata-rata pada umumnya. Baiklah mari kita masuk ke goal setting. Dalam segala pencapaian sudah pasti sangat dibutuhkan tujuan ataupun rencana. Sebagai contoh Sir George Everest sebagai orang pertama kali mendaki puncak Himalaya. Apakah kira-kira kalau kita tanya, uh, bagaimana Anda bisa sampai di sana? Mungkin enggak jawabannya? Oh, saya hanya berjalan-jalan saja, kebetulan jalan-jalan. Eh, tiba-tiba sampai di sana. Sudah pasti tidak. Dia sangat tahu apa yang dia inginkan. Kemudian mencari tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Sehingga-sehingga... Dia bisa menetapkan strategi Gimana caranya agar dia sampai di puncak Everest atau Puncak Himalaya Yang merupakan puncak tertinggi di dunia Demikian juga Halnya dengan Pencapaian di sekolah atau dalam kehidupan kita Ataupun di kuliahan kita Kita sangat sulit bahkan Tidak mungkin mencapai sebuah uh, Pencapaian Jika kita tidak tahu apa yang akan kita capai Termasuk dalam hal ini adalah meraih nilai A Ataupun mendapatkan nilai terbaik Di sekolah ataupun di kampus Bagaimana kita bisa mencapai hal tersebut Jika kita tidak pernah tahu Apa yang kita ingin capai Tanpa tujuan Kita juga tidak bisa tahu Harus mempersiapkan apa Atau harus mempelajari strategi apa Dengan, dengan menentukan tujuan ini Dengan mudah kita bisa mempersiapkan Hal-hal yang harus kita lakukan Misalkan kita sudah menetapkan tujuan Untuk mendapatkan nilai A Sudah pasti kita harus belajar tiap malam, kita harus belajar dan dengan hal ini kita akan mengurangi porsi kita menonton TV atau hal-hal yang tidak berguna. Nah, kalau kita tidak ada tujuan kita akan santai-santai saja, mungkin nonton TV terus, nggak memikirkan bagaimana tugas besok dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam menetapkan tujuan atau penetapan sasaran yang lebih dikenal dengan goal setting di sekolah yang pertama adalah tuliskan dengan spesifik apa yang ingin anda capai di sekolah. Goal anda harus tertulis karena dengan menuliskan goal itu artinya anda sudah mengambil tindakan dan sudah merealisasikannya walaupun hanya ke dalam tulisan. Nah apabila goal anda tidak ditulis itu bukanlah goal namanya, Mereka itulah hanya angan-angan sesaat saja. Mengapa goal tertulis? Telah dibuktikan di Yale University pada tahun 1954 melakukan sebuah penelitian terhadap semua lulusannya di tahun tersebut. Nah, kemudian ditanya dengan pertanyaan berikut, siapa yang di kalian yang sudah punya goal tertulis? Ternyata dari semua lulusan pada tahun 1954 tersebut hanya ada 3% yang punya goal tertulis. Sisanya 97% Tidak mempunyai goal tertulis Nah 20 tahun kemudian Tepatnya di tahun 1974 Dilakukan penelitian kembali Terhadap semua lulusan di tahun 1974 tadi Hasilnya sangat menarik Lulusan yang 3% Yang menuliskan golnya dengan Tertulis Jauh lebih sukses dibandingkan dengan Yang 97% yang tidak tertulis Maksudnya Yang tidak memiliki goal tertulis Nah total kekayaan yang 3% ini Jadi, jika kekayaan yang 3% lulusan tadi digabungkan, nah, kemudian dibandingkan dengan total kekayaan yang dimiliki oleh 97% orang-orang yang tidak memiliki gold tertulis ini, ternyata yang 3% tadi atau yang memiliki gold tertulis tadi memiliki kekayaan 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan yang 97%. Bisa Anda bayangkan, bagaimana gold, hanya sebuah gold saja ya, bisa merubah hasil yang demikian berbeda sangat jauh. Selanjutnya, goal Anda harus spesifik. Berapa nilai Anda yang Anda inginkan? Apakah 8, 9 atau bahkan 10 pada pada mata pelajaran apa? Tidak bisa hanya dengan mengatakan wah, oh, saya akan belajar lebih rajin, nilai saya bisa meningkat. Karena semakin jelas sasaran, maka semakin mudah kita membidik dan semakin jelas kita mendidik, maka semakin besar kemungkinan kita mengenai sasaran tersebut, demikian juga dengan sasaran yang mendapatkan nilai 10 atau 9 atau berapapun. Nah, yang selanjutnya adalah menuliskan batas waktunya. Apabila Anda menginginkan nilai A, berarti Anda harus memahami atau menguasai semua materi yang diajarkan di dalam satu semester. Nah Tuliskan kapan Anda harus sudah menguasainya, tiap bab, kapan Anda harus menguasai bab ini, kapan Anda menguasai Satu subahasan ini Makin spesifik semakin jelas Karena apa, apabila Anda tidak menuliskan Kapan Anda harus Mencapainya anda, anda Akan santai sandes saja Karena Anda tidak memiliki arusan. Oh Anda aja Atau kapan harus capainya ya kan? Nah apabila Anda mencapain Oh satu minggu lagi Saya harus mencapai yang ini Berarti Satu hari ini Saya sudah harus Menyelesaikan yang Satu paragraf ini Atau satu halaman ini Saya harus paham Atau satu subahasan ini Saya harus paham Demikian Nah selanjutnya adalah mengetahui alasan mengapa harus mencapai goal. Nah penyebab kenapa banyak orang yang tidak mencapai goalnya, walaupun dia sudah menulis ukurannya dengan spesifik, kemudian sudah ada batas waktunya, namun kalau mereka tidak punya alasan, goal itu tidak akan pernah dicapai. Dan bahkan alasan ini harus sangat kuat. Mengapa mencapai alasan? Mengapa harus mencapai goal ini? Nah untuk mencapai goal ini kita harus berkomitmen. Komitmen artinya. Enak atau tidak enak, tetap dijalanin. Lama atau cepat, tetap dijalanin. Nah, jadi berkomitmenlah untuk mencapai goal Anda. Tuliskanlah apa yang apa akibatnya jika Anda tidak mencapai goal Anda tersebut. Dan apa manfaatnya jika Anda mencapainya. Tentang cara membuat komitmen, nanti akan dibahas di langkah kelima. Yang keempat adalah mengembangkan strategi. Setelah Anda menuliskan goal dengan spesifik, kemudian batas waktunya, kemudian alasannya apa, Selanjutnya adalah, Anda harus tahu Bagaimana mencapai goal tersebut Anda sampai di hari ke-6 ini Tentu sudah begitu banyak Belajar tentang strategi belajar Jangan segala macam Melayu dari main map, teknik super memory Teknik belajar cepat Dan nantinya Anda akan belajar lagi Di hari terakhir, besok Nah Anda bisa menggunakan strategi-strategi tersebut Nah, semakin spesifik Anda Menentukan goal semakin spesifik juga Anda dapat mengembangkan strategi Strategi sangat diperlukan Dalam mencapai goal Tanpa strategi yang benar Anda akan sulit untuk mencapainya Misalnya Contoh kembali Siapa apa, Jika Anda ingin Mendapatkan nilai 10 dalam matematika Mungkin Anda akan bertanya oh, Pada siapa ya saya harus belajar Oh, Pada Mungkin teman yang telah mendapatkan nilai 10 Atau mungkin kepada guru Anda langsung Ikut les di rumahnya. Atau kemudian Anda dengan menuliskan goal yang jelas. Dengan spesifik, Anda akan mulai tahu kapan Anda harus belajar. Dan bagaimana cara Anda belajar. Misalnya, seperti yang jelaskan tadi, Anda bisa belajar dengan teknis permemori, peta pikiran, dan membaik cepat, dan lain sebagainya. Pastikan strategi Anda, jelaskan semuanya. Bagaimana cara-cara mencapai goal tersebut. Yang kelima adalah, publikasikan goal Anda pada teman-teman Anda. Terutama pada teman-teman yang akan Mengejek atau Tidak mempercayai Atau mengatakan bahwa ah, goal Anda tidak mungkin tercapai Nah inilah bagian terpenting dari penulisan gol Katakan goal Anda pada teman-teman Apabila mereka menertaui Anda Dan mengatakan Wah gak mungkin Siapa lalu kan goblok Menjadikan ini sebagai motivasi Untuk membuktikan bahwa Anda mampu mencapainya Dengan begini Anda akan berusaha semakin serius Karena pertaruhan harga diri Anda Itulah bagian terpenting dari pencarian goal. Goal Anda akan menjadi kenyataan jika Anda merasa harus untuk mencapainya. Nah, jika tidak uh, jika tidak maksudnya jika tidak menjadi jika goal Anda tidak menjadi suatu gerakan, maka goal Anda hanya sampah. Tidak ada gunanya. Mending tidak usah nulis goal. Jadi, buatlah komitmen. Pertaruhkan harga diri Anda. Jangan beri diri Anda alasan untuk tidak mencapainya. Um, beritahu pada teman-teman anda terutama teman-teman yang suka memandang enteng anda dan buktikan pada mereka bahawa anda bisa dengan strategi yang telah anda pelajari nah yang kelima adalah pajang gol anda di tempat yang mudah dilihat pajang gol anda di tempat yang bisa dilihat setiap kali anda mau tidur ataupun bangun tidur sehingga terus mengingatkan anda untuk menuntut anda segera mencapainya jika anda tidak melihatnya setiap hari saya yakin jika Tidak sampai 2 hari, Anda sudah lupa apa yang ingin Anda capai. Nah, dengan seperti ini, akan menjaga Anda untuk terus menatap target Anda dan alasannya untuk terus mendekati target tersebut. Jika Anda tidak melihatnya secara terus-menerus, sangat mungkin tindakan Anda akan melenceng dari goal Anda. Tiba-tiba Anda sudah sampai di mana, karena Anda tidak pernah melihat goal Anda kembali. Dan yang terakhir adalah, jika Anda sudah menuliskan goalnya, sudah menuliskan alasannya, lebih spesifik waktunya, kapan, kun en bertindak mendekati Britaanin Britaanin Britaanin alasan Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Selanjutnya adalah memonitor Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin kita Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin kita Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Britaanin Kini-kini, membuat laporan Seperti ini, membuat tugas seperti Tiba-tiba mati lampu Walaupun Anda bisa Berusaha dengan segala macam Tapi bisa saja goal Anda yang eh, target Tadinya satu jam bisa menjadi Dua jam atau tiga jam Nah ini yang kita sebut dengan bahwa tidak semua tindakan Yang uh, tidak semua Tindakan kita menghasilkan seperti apa Yang kita inginkan, masih banyak faktor eksternal Yang akan Mempengaruhi tindakan kita Nah, untuk itu kita perlu untuk memonitor selalu sejauh mana kita telah mendekati gol tadi. Nah, monitorlah tindakan Anda setiap hari. Setiap hari apakah Anda sudah mendekati gol ini? Hari gol Anda, gol hari Anda lihat apakah Anda sudah mendekati ini? Nah, agar, selan, agar Anda bisa menentukan apa yang harus Anda lakukan besok. Jika kama, hari ini saya menunda ini, jadi besok apa yang harus anda lakukan? Able lahunya tidak seperti yang Anda harapkan. Fleksibel. Kemangkan lagi strategi Tindakan anda besok harus berubah lagi Untuk menjadi lebih baik Dalam memonitor ini Yang paling penting adalah Jangan memonitor tindakan anda Hingga sebulan sekali Atau bahkan mungkin Setahun sekali Bahkan satu, seminggu sekalipun jangan Karena terkadang anda sudah terlambat Untuk memperbaiki tindakan anda Jadi memonitor yang paling bagus itu adalah Setiap hari Setiap anda mau tidur Kalau hari ini apa yang telah saya capai kemudian pada saat bangun pagi oh, saya harus melakukan ini seperti yang telah saya lakukan yang telah saya rencanakan semalam demikian nah inilah contoh goal setting isinya dengan spesifik menuliskan uh, pada mata pelajaran apa misalkan pada mata pelajaran bahasa indonesia anda menginginkan nilai dengan spesifik yaitu 10 matematika anda menginginkan nilai 9,5 Fisika 9,5 Sejarah 10 dan Geografi Anda inginkan 10 Ini harus sangat-sangat jelas Nah sini juga ada mungkin bahasa Inggris Anda ingin 9,5 Di bawahnya ada bisa memberikan kata-kata motivasi Seperti Saya pasti bisa Pasti bisa Kalau tidak bisa Bisa malu saya dengan teman-teman saya Makanya saya harus bisa Ini adalah satu alasan Selain spesifik Anda harus Munia on niin, alasan di bawah goal on anda Sehingga anda ada alasan että on niin, että on niin, että on niin, että on niin, että on niin, bisa on niin, että on niin, että on niin, että on hanya että on niin, että on niin, että on niin, että on di että on niin, että anda, atau depan, dekat tempat pintu anda. Tapi di että on niin, että on niin, että on niin, että on niin, että on niin, että on niin, että on niin, että jangan di mudah tanggal aja ya. Jadi sebelah Sebelah timbur pajuran bisa. Yang penting Anda bisa Melihatnya setiap saat, Anda bisa melihatnya. Nah, misalkan goal setting. Anda sudah belajarnya tadi. Berikut adalah uh, peta, peta pikirannya. Nah, memudahkan Anda untuk ingat tadi yaitu cara menulisnya adalah spesifik Pada suatu jelas manfaat dan akibatnya atau alasannya mengapa kini dipublikasikan dan gampang dilihat. Kemudian anda nantinya akan melanjut dengan mengembangkan strategi, semakin mendekat mendekat di tujuan kemudian memonitor dan prioritaskan yang utama. Nah, selanjutnya kita masuk ke times management. Tanyaan yang pertama adalah Berapa banyak waktu yang telah Dan akan anda buang Seberapa efektifkah anda Menggunakan waktu anda selama 24 jam ini Apa yang telah anda hasilkan Selama 24 jam Untuk hari ini Kita semua mempunyai waktu yang sama setiap harinya 24 jam sehari 7 hari seminggu Tidak ada satu orang pun yang diberikan 30 jam sehari oleh Tuhan Waktu yang kita gunakan hari ini Sama dengan waktu yang digunakan oleh Barack Obama Sama dengan waktu yang digunakan oleh teman-teman Anda Sama dengan waktu yang digunakan oleh Mohon maaf mungkin Pengemis di jalanan Semuanya sama Nah Bagaimana mungkin jika Anda menggunakan waktu yang sama dengan teman Anda Kemudian teman Anda mencapai Lebih dari Anda Dengan Anda mencapai rata-rata saja Atau mungkin teman Anda yang lebih dibawa lagi Mencapainya lebih rendah daripada Anda Palan libri, vaktu, palkita smuuni, vali vatujan sama. Millaa sama berbeda nah karneidit, Oleh karena itu ja jumiin. Stiafari, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, rata kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, kitaa, Anda, menggunakan waktu anda. Satu hari, kita di diberikan waktu 24 jam Kita tidur, uh, ambillah rata-rata 7 jam per hari Ini berarti setiap harinya kita Sudah 7 jam buat waktu tidur doang Dari 24 jam tersebut, jadi sisanya tinggal 17 jam Rata-rata pelajar menghabiskan waktunya 7 jam per hari di sekolah Mungkin di kuliah juga Hanya 7 jam sehari, kita ambilkan rata-ratanya saja Nah, berarti sisa waktu kita tinggal 3 jam Mungkin kita di rumah Mungkin kita di rumah atau apapun yang dilakukan di rumah misalkan mandi, segala macam makan, dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang lain 3 jam untuk melakukan kegiatan sehari-hari nah, seperti mandi, makan atau di jalan, dan lain sebagainya berarti sekarang kita masih punya waktu 7 jam Kenapa? akan kita gunakan apa waktu 7 jam ini apakah akan kita gunakan untuk main game atau nonton TV dulu waktu tidur tiduran saja Domen PS sekarang? Nah, Apabila Anda Sehari Menggunakan untuk waktu yang di jam ini Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat Bagaimana jika Anda diberi waktu sebanyak 80 tahun Walaupun kita masih mengharap Banyak, ya kita ambil contoh bahwa Misalkan kita diberi waktu 80 tahun Nah katakanlah kita Tidak Membuang 7 jam tadi ini Secara mentah-mentah Mungkin Kita membuangnya Hanya Sehari Kita hanya melakukan hal yang tidak berguna Selama 6 jam saja Tidak perlu seluruhnya 7 jam 6 jam saja kita melakukan hal yang tidak berguna Maka Waktu yang kita buang selama 1 tahun Adalah Hitungannya adalah sebagai berikut 6 jam dikalikan dengan 365 hari Maka hasilnya adalah 2.190 jam Nah Ini adalah dalam hitungan dalam 1 tahun Bagaimana jika umur kita tadi kita sepakat bahwa Rata-rata umur kita 80 tahun Nah Kita kalikan saja 2.190 jam dikalikan dengan 80 tahun Maka hasilnya adalah 175.200 jam Jadi Umur hidup kita jika dibeli Waktu 80 tahun Kita telah membuang Waktu kita selama 175.200 jam Maksud kami Nah mari kita hitung ke hitungan tahun ini tadi kan kita hitung ke hitungan jam Kita konversikan ke tahun Nah waktu yang terbuang dalam hitungan hari kita Terlebih dahulu kita Membawanya ke hari terlebih dahulu Yaitu dengan hitungan 175.200 jam ini Kita bagi dengan 64 jam Karena per hari kita 64 jam Maka hasilnya adalah 7.300 hari Jadi waktu yang kita buang adalah 7.300 hari Umur hidup Nah Sekarang kita bawa hari dari hari ini menjadi Hitungan tahun Yaitu dengan membagi 7300 hari Yang dibagi dengan 365 hari Hasilnya adalah 20 tahun Ya Bisa terbayang Inilah kenyataannya apabila kita Menggunakan 6 jam per hari untuk hal, -hal yang tidak berguna Bayangkan 6, 20 tahun Dengan 6 jam per hari Apa yang bisa kita lakukan dengan 20 jam sehari? Apa yang kita bisa pelajari? Apa yang kita bisa menjadi pakar, menjadi seorang ahli? Apa yang bisa kita capai? Apa yang kita bisa buat? Banyak hal yang bisa bermanfaat dalam 20 tahun. Jadi mulai sekarang, manfaatkan 6 jam Anda. Atau bahkan 7 jam Anda. Bila perlu Anda mengurangi waktu tidur Anda setengah jam. Dan waktu untuk kehidupan sehari-hari Anda bisa mengurangi lagi setengah jam. Jadi Anda sudah punya waktu 8 jam berhari Waktu sudah sangat-sangat berharga. Gunakanlah. 7 jam Anda atau anda akan buangnya 20 tahun. Nah, sekarang yaitu bagaimana kita menggunakan waktu? Pada umumnya, secara menyeluruh, kita menggunakan waktu untuk empat jenis kegiatan berikut ini. Di sini ada empat kuadran yaitu ada P1 P2 P3 dan P4 Nah uh, Di barisan pertama Ada P1 yaitu Kegiatan yang penting Dan terburu-buru Jadi P1 ini penting Semua kegiatan yang penting dan terburu-buru Sedangkan di Kegiatan di P2 adalah kegiatan yang tidak terburu-buru, namun penting. Yang ke P3 itu adalah hal yang tidak penting, melainkan terburu-buru. Dan P4 adalah hal yang tidak terburu-buru dan tidak penting. Nah, contohnya P1 yaitu kegiatan yang sudah direncanakan dari jauh hari sebelumnya, dan harus dikerjakan pada saat itu, namun Maksud kami kegiatan yang sudah direncanakan jauh hari sebelumnya Namun Anda menundanya sehingga harus dikerjakan hari ini Contohnya Mengerjakan PR untuk besok Belajar untuk tes dadakan nah, Ini kita bisa nyebutkan sebagai P1 Yaitu kegiatan yang penting tapi terburu-buru Nah, berikutnya adalah P2 P2 itu kegiatan yang tidak terburu-buru Tapi penting Nah, kegiatan sehari-hari yang tidak kita tunda Misalkan kita mengulangi Visi apa yang telah kita pelajari tadi Kemudian membuat peta, membuat peta pikiran Untuk pelajaran besok Dan memperbaiki peta pikiran Yang telah kita buat tadi Untuk pelajaran yang telah kita pelajari Mengerjakan latihan-latihan Yang -latihan telah kita uh, pelajari tadi Ini walaupun kita belum ujian itu sudah pelajarinya Ini adalah Kegiatan penting Tapi tidak terburu-buru Kemudian Mempersiapkan tes Untuk satu bulan lagi Ini adalah kegiatan yang penting Dan tidak terburu Atau itu uh, Kita sebut dengan kuadran P2 Nah yang p tiga itu tidak penting dan terburu buru adalah kegiatan yang baru kita sadari hari itu juga dan harus segera dilakukan tapi tidak penting misalkan menjawab telepon nomor sms dan pertemuan mendadak nah pertemuan pertemuan yang tidak berguna ini pertemuan misalkan oh teman teman nongkrong udah gak jelas ngapa ngapain gitu tapi terburu buru oh, buruan, buruan buruan udah mau pulang nih atau gimana segala macem nah itu adalah seber dengan p tiga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 Jadi dengan demikian tidak ada gunanya Semua yang dilakukan Seperti jalan-jalan ngumpul dengan teman-teman tadi Tapi tidak terburu-buru, santai-santai doang Habiskan waktu Nah ini kita dengan P4 Nah di manakah anda Paling banyak menghabiskan waktu anda? Apakah di P1, P2, P3 atau P4? Di suara rata-rata paling sering menggunakan waktunya di quadrant P1 Karena pada saat mereka harus melakukan P2 Mereka malah melakukan P3 atau P4 Sedangkan siswa yang berhasil di sekolah yang konsisten melakukan P2 Sehingga untuk itu Hindari melakukan kegiatan Menunda atau menanti -nantikan. maksudnya Apa yang harus dilakukan sekarang ditunda lagi Kemudian diganti dengan Kegiatan yang lain Agar P1 anda nantinya tidak menumpuk Nah berikutnya ini adalah Perbedaan antara Pelajar rata-rata dan pelajar yang berprestasi dalam menggunakan waktu mereka pelajar rata-rata nah pelajar rata-rata ini menggunakan mungkin 50% untuk P1 jadi kebanyakan mereka gun untuk suatu yang mendadak untuk mereka kemudian sedangkan P2 dengan yangbat dari penting dan tidak buru-buru mereka yang menggunakannya untuk sekitar 40% dengan P3 Mereka menggunakannya 15% P4 mungkin 5% Jadi tidak begitu malas-malas amat namanya suara rata-rata lah Bukan di suara di bawah rata-rata Nah, sedangkan pelajar berprestasi Dia menggunakan waktunya Lebih banyak di P2 ini Jadi suatu yang penting dan tidak terburu-buru Nah, P1 mereka hanya 60 Maksud kami, P1 mereka hanya 20 mohon diperhatikan kembali Jadi pelajar berprestasi ini hanya menggunakan waktunya Hal yang tadi P1 hanya 20 kamera alat tadi oh, P1-nya 20 kemudian P2-nya 60 60 maksud kami Dan. Sedangkan P3 sama mungkin seperti modal rata itu 50 persen dari seluruh waktunya Sedangkan P4 menakannya 5 bukan pemalas-pemalas-pemalas yang di bawah rata-rata Nah inilah sangat berbeda -beda sekali bukan? Jadi, apabila Anda ingin jadi pelajar berprestasi, gunakanlah waktu Anda sebanyak-banyak mungkin di P2. sesuatu yang penting, dan tidak terburu-buru. Nah, kemudian bagaimana cara mengatur waktu dengan efektif? Berikut adalah cara-caranya. Yang pertama, gunukan, uh, gunakan tujuan tiap semester. Jadi, gunakan guru Anda tiap semester tadi. Goal yang ingin Anda capai di semester ini apa? Gitu. Apakah nilai-nilai Anda seperti apa? Kemudian pecah tujuan tersebut ke bulan. Nah, maksud kami pecah ke bulan maksudnya untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang harus saya lakukan Jadi tindakan Anda harus dibagi menjadi ke bulan, kemudian dibagi lagi ke minggu. Nah, lebih spesifik lagi Anda bagi lagi ke hari. Hari ini untuk mencapai tujuan Anda dalam 6 bulan, apa yang harus saya lakukan bulan ini? Apa kerjaan apa yang harus saya lakukan selama bulan ini? Nah, untuk mencapai tujuan saya 1 bulan ini, apa yang harus saya lakukan dalam minggu ini? Dan nah, untuk mencapai uh, apa yang harus saya lakukan, apa yang ingin saya capai dalam 1 minggu ini, apa yang harus dilakukan dalam 1 hari ini? Nah, agar 1 hari ini saya Bisa mencapainya goal ini satu hari ini Apa yang harus saya lakukan di satu jam ini Nah misalkan Bisa di semester ini Anda harus menguasai 27 bab dari semua mata pelajaran Ataupun mata kuliah Bagilah bab-bab tersebut Untuk jatah tiap bulan, kemudian dibagi lagi ke minggu Dipecah lagi ke Hari dan akhirnya ke jam. Nah uh, Bukan kejam, tapi Dibagi lagi menjadi per jam maksud kami, Lebih jelasnya uh, Atau agar lebih mudah Anda bisa minta pembagian SAP atau satu naskah perkuliahan untuk dari dosen Anda, mungkin dari guru Anda juga bisa menyediakannya, nah, sehingga nanti mengetahui babak mana yang akan dipelajari hari ini, nah dengan begini Anda bisa mempersiapkannya, mereview atau mempreviewnya. Jika Anda gunakanlah selalu prinsip ini, maksud kami prinsip yang akan selalu membuat Anda menghargai. Waktu anda untuk mencapai tujuan anda Di setiap satu, satu jam ini Prinsipnya adalah jika anda gagal Mencapai goal anda dalam satu jam Maka anda akan gagal mencapai goal anda Dalam satu tahun Jadi anda akan selalu terpacu Untuk mencapai goal anda satu jam Pastikan anda menuliskan goal anda satu jam hari ini Nah Agar anda selalu terpacu Untuk mencapainya Beri hadiah untuk mencapai anda satu hari Misalkan satu hari ini anda sudah mencapai target anda Beri hadiah diri anda Nah, jika tidak tercapai, beri hukuman Jangan takut merhukum diri sendiri, kenapa harus takut? Misalkan, Anda memberi hadiah diri Anda sendiri Karena udah sehari ini sudah tercapai tujuannya, wah, sudah bisa nonton film nih Sudah bisa, bisa nonton film kesukaan Atau melakukan hobi Anda, wah, kayaknya sudah bisa main gitar nih hari ini Karena sudah tujuannya sudah tercapai, nah, seperti itu Atau apun hobi Anda yang lain Namun jika Anda tidak berhasil mencapai Goal anda dalam satu hari Anda bisa memberi hukuman diri anda sendiri Dengan hukuman yang bermanfaat tentunya Tapi Sebenarnya anda memberinya juga Efek jera Maksud kami Membuat anda lelah Namun bermanfaat Ini tak berupa hukuman Misalkan contohnya yaitu Anda Jika anda tidak mencapai ini Anda harus menguasai, Misalkan dalam satu hari ini Wah Nggak tercapai nih dalam satu hari goal anda Anda harus memberi hukuman diri anda dengan cara Membaca empat bab Dari suatu buku tertentu bisa satu Mungkin buku pengumuman diri Atau buku-teksbuk uh, Anda Di sekolah atau di kuliah Tapi Membacanya dengan cara Mengangkat kaki Berdiri dan Dengan satu kaki Anda bisa bayangkan Seperti itu Atau mungkin naik lingga Anda Seperti waktu di sekolah dasar Bisa seperti itu Nah Jika Anda melakukan ini Menghukum diri sendiri Dan memberi hadiah Atau seperti uh, Lebih bahasa kerennya Reward and punishment Atau penghukuman dan pemberian hadiah, jika Anda melakukan ini manakan diri Anda akan terlatih untuk menjadi disiplin, ya, pribadi Anda akan semakin kuat untuk mencapai goal Anda nah, yang kedua adalah berikutnya, tandai hari penting Anda tandai dalam 6 bulan ini, dalam 10 tahun apa kegiatan-kegiatan penting tandai, agar Anda tidak terburu-buru, wah, ternyata besok ini ujian, oh, besok ada pengumpulan tugas, dan seperti itu contoh-contoh hari penting ini seperti ujian semester, ujian tengah semester, pembagian, uh, maksudnya pengumpulan tugas, mungkin ulang tahun teman dan lain sebagainya. Nah setelah itu tuliskan kegiatan harian anda dengan uh, kegiatan apa aja yang harus anda lakukan setiap minggu ini, maksudnya dalam hari ini sampai dalam satu minggu hari senin anda mengapain, selasa anda mengapain, kemudian sesuaikan dengan jadwal pelajaran anda agar nantinya tidak saling bertabrakan atau misalkan anda besok ada matematika. Tapi Anda hari ini harus main bola, janganlah Seperti itu, maksudnya harus disesuaikan Bukan jangan, tapi harus disesuaikan Jadi Anda bisa menyesuaikan kegiatan Anda dengan jadwal Anda Kemudian, organisasikan bab-bab yang akan Anda pelajari Setelah Anda menyesuaikan antara jadwal pelajaran dengan kegiatan harian Anda Jadwal harian ini untuk menentukan kapan belajar agar tidak bertabrakan waktunya dengan kegiatan penting dan jadwal pelajaran untuk menentukan agar anda bisa belajar sebelum atau sudah anda mempelajari satu pelajaran di sekolah misalkan oh besok oh, ternyata jadwalnya ini jadwalnya bahasa Indonesia oh berarti oh, Anda sudah bisa menentukan hari ini Anda harus mereview dulu sedikit Masuk kami mempreview, melihat dulu sebelumnya Nah, besoknya lagi Anda bisa mereview Melihat kembali apa yang telah Anda pelajari Kemudian mencocokkan kembali dengan apa yang telah Anda preview Nah Misalkan nih Untuk menghadapi tes 4 bulan lagi Berarti dalam 3 bulan ke depan Anda harus sudah menguasai materinya Bagi Kegiatan Anda dalam P2 Untuk menghadapi tes Misalkan mengulangi pelajaran Membuat peta pikiran Mengerjakan latihan Lakukan semua sesuai rencana Jangan menunggu hingga pada suatu terakhir Karena kelihatan P2 tadi Bisa jadi akan berpindah ke kodran P1 Apabila Ada tugas uh, tuliskan Kapan harus anda menyelesaikannya Organisasikan babot -bab tadi Sehingga anda tetap pada uh, kuadran P2 Jaga konsistensi Anda agar tetap di P2, dan agar P2 Anda tidak berpindah ke P1. Yang berikutnya adalah, menggunakan prioritas dari setiap bab yang harus anda, yang sudah Anda jadwalkan untuk dipelajari. Misalnya 4 hari lagi, Anda akan tes bio, bio, atau ada ujian geografi. Dan 3 hari lagi, Anda ada ujian biologi. Jadi yang Anda prioritaskan adalah ujian biologinya, atau Anda bisa menjadikannya... P1, kemudian Maksud kami, P1 ini untuk Pelajaran biologi karena 3 hari lagi, sedangkan P2-nya Anda bisa menjadikan Belajar geografi karena masih 4 hari lagi Seperti itu, Anda sudah belajar tadi Bagaimana cara memprioritaskan Nah, yang terakhir adalah hmm, Tandai Mana yang belum Anda kuasai Untuk yang Anda kerjakan Ya, kan hari ini Anda ingin belajar otomatika Di bab ini, wah ternyata hari ini tidak, tidak Sampai untuk uh, Perhubungan anda sudah belajar 4 jam gitu Sampai 4 jam maksudnya 2 jam gitu Tapi anda tidak, mencapai, tidak bisa mencapai Atau tidak bisa menguasai satu bab tersebut Anda sudah tandai Mungkin anda kembangkan lagi strateginya besok oh, besok saya harus belajar dengan siapa di sekolah Menanyakan tentang ini Menanyakan apa yang alasan anda tidak paham jika bayar sendiri Menanyakan pada teman anda yang lebih tahu Nah, sekian Untuk hari ini Berikut adalah goal setting dari Um, Maksudnya kami berikut adalah Pertama pikiran dari Goal setting tadi Itu cara menulisnya Spesifik Kemudian Batas waktu Manfaat dan akibatnya jelas Publikasi Gampang dilihat Kemudian Menurut lanjutnya dengan mengembangkan strategi Tidak mendekati tujuan prioritaskan yang utama Kemudian dengan memonitor Nah Ini adalah penerapan dari time management. Inilah yang kita pelajari tadi bar baru saja. Bapak kami barusan. Eh uh, waktu yang terbuang. Lagi gaji 6 jam per hari Anda membuang waktu, maka waktu yang terbuang selama 80 tahun adalah 20 tahun. Nah, kemudian prioritas yang kita pelajari itu P1, ada P2, P3 dan P4. Gimana Anda menggunakannya p adalah buru-buru, sesuai goal anda, kegiatan yang ditunda, yaitu dengan P2 adalah tidak terburu-buru, sesuai gol sesuai tujuan, tidak terburu-buru, lebih penting, kegiatan yang sesuai rencana dan penting. P3 adalah tidak terburu-buru, dan tidak penting, atau tanpa gol Ini santai-santai aja gitu, tapi tidak penting. Dan P4 adalah buru-buru, uh, tapi tanpa goal. Gitu kegiatan yang mendadak baiklah, sekian untuk hari ini